Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadzira. Allahumma shalli 'ala habibi kaum musthofa Muhammadin wa 'ala Yang sangat kita hormati bersama ini ada Bapak Rektor, ada Bapak On, Bapak Rohidin semua, wakil rektor semua yang ada di sini dan semua semua pecinta ngaji yang saya hormati e, meneruskan ngaji yang sempat tertunda sudah beberapa kali saya memang termasuk orang yang sangat menekuni ilmu seperti yang dikatakan Pak Fatul Wahid lagi dikatakan lagi berkali-kali bahwa memang penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya, karena perangkat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 Karena kita ini di Pesantren, kalau bilang Minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiainya Pak Fatulah di Kutus Ketorehan itu, itu fanatik, itu nggak boleh orang bilang Minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang Kiai yang sangat fanatik terhadap Islam itu nggak mau kalendernya ditulis kenaikan apa wafat Isa al-Masih, karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat, tapi Zibah.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 artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter, gitu, loh. orang awam juga bisa tahu karena agama ini milik bersama, ya, milik orang pinter, milik yang tidak pinter sehingga dalam pola-pola Islam di antara madhab Shaddili, madhab Toreqo Naqsyabhantiyah itu beliau di antara kampanyenya gini kata Toreqo Naqsyabhantiyah Toreqo kami ini yastawi festival dhotiha ar-rijalu wasibyan gitu. Uh,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 maka disarankan orang yang baru gak suka istrinya, terus lihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira kalau ditinggal minggat dua bulan itu mesti cinta lagi itu kan fungsinya baru kelihatan itu tapi kalau dekat terus tuh mesti sama sama neknya lah kira-kira gitu, sama mangkelnya sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim, di agama terkenal ada pepatah ziruhiban tasdat hubban jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta, kalau sering ketemu ya gampang bosen lah kira-kira seperti itu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 enggak boleh pesawat direm, kalau direm dia jatuh karena tadi seperti batu dilempar dia enggak jatuh kalau masih ada tekanan sehingga instrumen itu ditemukan juga di bab tauhid saya punya kitab namanya e, Hasyatuturmusi di sekarang ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfudaturmusi itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika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 nggak pernah, nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kitab Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik. Anasunyamun wa idhamatu indhabahu manusia itu hakikatnya tidur baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggep uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud yang kita anggap penting di dunia semuanya enggak penting yang kita anggap sepele kayak salat ternyata itu super penting tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Ya, saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung oh. gitu. Nah. Lah kenapa mimpi itu begitu penting? Kan tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apa banyak. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia enggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya, tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak majet itulah, standar majet, menghadap ke kiblat kayak kayak, ya, kayak posisi majet itu, sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin, wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan nggak bisa nentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar.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 Saya yakin njenengan ndak apal ndak. Paling ya bismika wa dok du jampi apa? Bismika wa huma ahya wa mu. Itu sebagian ustaz bilang itu doa ngaji katanya. <guluh> ada seorang ustaz saking mangkelnya, "Ibu sudah baca doa ngaji, belum tah dujarin bismika wa huma ahya, <guluh> bismika wa <wohuma>. mu." <guluh> Wah, itu kan doa mau tidur Pak Ustaz. Iya, biasanya kalau ngaji tidur. <guluh> Jadi doa itu kali itu doa mau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 Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif, asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu. <tuh> nah Cerita-cerita unik begini, kalau ada orang pesantren itu enggak tahu. Karena ini memang khas khas pembalikan satu fakta yang dihakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita ini saya teruskan, Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi.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 Ya, supaya majlis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus, kalau ceritakan corong jongu ya segoro lah bongso keinginan gitu kan tidak selera saya juga dunia saya supaya sambil dapat ilmu ya saya cerita dunia itu kitab, saya punya kitab, kitab calon wali lah kira-kira atau wali wali sudah wali top namanya kitab tasbih tul fuad karangannya Syed Abdul Haddad itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik, kata beliau begini saya itu enggak khawatir orang Islam jadi murtad apalagi jadi ateis. Karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qoriba, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya enggak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu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 Bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun, sudah mati jadi tontonan kan terus tidak oh, keren maksudnya punya Tuhan kok ya, ya. seperti itu Nah ini yang katanya saya Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qoribah Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih La ilahi l'wah kalimatuh haqqin alihah nahya wa alihah namut wa alihah nub'at atau wabiyah nub'atuh insya Allah ta'ala alamin. aminin nah.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 Ya karena memang yang repot itu nyonya sawo yang yang yang agak-agak dukun itu ya repot itu. nanti rambutnya gondrong terus terkenal enggak pernah mandi terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa. Ini yang repot ini. Susah ini sertifikasinya, susah ini karena tapi kalau kita kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca muen gitu, berani jadi kiai harus bisa baca wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini, yang repot itu yang yang sebagian itu aturan mainnya ada tidak jelas terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi, wah ya ribet kalau ukuran keren itu didatangi apa, menteri atau pejabat saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu Nah ketika kita menyifati Allah itu az-zohir, itu yang begitu jelas itu kalau kita kan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 Sawalang lagi karena kekuatan ini. Ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tas di Tuhanya mesti keren kita gitu. <guluh> jadi, lain <guluh> nah, cerita ke saya Abdul Hadi, kata saya kamu nggak usah khawatir lah mati Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan Tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by desain manusia itu pasti nerima Tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya Al-Zuhir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya Al-Batin. Ya Al-Batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan. Tubuh kita gak sempurna rentan.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 Ya bisa melihat tapi corong Jawa itu kecelok melihat tapi tidak sampai faham Karena bagaimanapun Allah itu la tudriqul absar wa huwa yudriqul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi, seondak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi al zahir bisa dikenali sekali. Kenapa ayat nisbatusna ini wal arba'ah ila ma la nihayatalah itu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fathul Waqid, diajar Mbah dulu, kitab Al-Khusunul Hamidiyah.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 mbok gambar gedung tingkat lima, mbok gambar hutan ada harimau nya tetap dimole dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu mbok ada Mars, cek mau ada Jupiter kek tetap dibole dari satu titik. Nah, ini namanya nuqtatul wujud, titik kewujudan yaitu apa subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu penjelasannya adalah Al-Qur'an maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di bismillah katanya bismillah dipadatkan di titiknya ba. Nah, titik bah ini dianggap titik awal wujud bi kana makana wabi yakunumayakun kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada, ada dan karena saya yang mau ada, bisa saya adakan nah, itu sirinya lah jadi mengerangkan Tauhid itu pakai gambar gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti melihat tidak seni itu <laughs> karena dia tidak butuh gambarnya butuh mau menjelaskan bahwa dunia sebanyak ini bahwa alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu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 kan pengirannya putuh nih, berarti buyutnya wah ribet kan ya kalau Fir'aun Tuhan, Bapaknya tanpa Tuhan kan, Mbahnya buyutnya akhirnya kata pengawal Fir'aun geblek tenang Fir'aun ya. <Syukur> artinya apa, kadang argumentasi yang sudah benar yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah tapi itu tidak ngefek di perdebatan gak... Gak ngefek yang ngefek adalah ketika Robb Hukum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 Ikut kudisan lah ikut sakit. Semua orang orang ini, ya Rasulullah ini saya jajarkan ternyata yang enggak tertular jadi tertular. Padahal Engkau bilang enggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu. Faman akdal awalah. Kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat ontang yang kedua. Ternyata Nabi enggak. Ketika dipanggil ya Rasulullah ini ontang agak kudisan. Tak jajarkan yang kudisan. Ternyata ikut kudisan. Berarti penyakit itu.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 itu harus dipahami orang pinter juga orang bodoh terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah idahnya orang terceraikan itu tiga kali masa suci kalau menurut Abu Hanifah tiga kali masa khed orang pinter tahu lah kalau perempuan sedang khed menstruasi pasti sedang tidak hamil sehingga kalau dia sudah khed tiga kali ada kepastian tidak hamil kalau tidak hamil artinya apa? enggak ada sperma dari zaud awal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 Wagus DNA itu otoritatif karena gini-gini nggak -gini mungkin bohong kan? Ya DNA-nya nggak bohong, pegawainya bisa di suap kan? Kayak nggak tahu, nggak tahu manusia apa, nggak tahu Indonesia, nggak tahu terus. Itu <tik> <tik> <tik> <tik> yang sensitif itu, yang mulai wilayah sensitif itu. Engga, kayak gak kayak nggak tahu manusia apa, kayak nggak tahu Indonesia. <tik> manusia aja ya sudah. Berarti anda sangat nasionalis. <tik> Jadi ribet kan?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 ada yang tanya ke saya, Gus kenapa tiga, harus sampai tiga kali, padahal menstruasi pertama pasti sudah tidak hamil saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah tidak ada jaminan kalau itu khed, bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah khed yang jamin kalau itu khed siapa, maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil, bisa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya, atau faktor kecelakaan tapi kalau sampai 3 bulan, karena per bulan khed sekali itu meskipun khednya keliru khed keliru itu misalnya sebetulnya itu enggak darah khed tapi darah penyakit, istiqadah kan tetap kelihatan, masa 3 bulan enggak beleding coro-cowo kan mesti bentuknya tupu sudah berubah artinya kata ulama-ulama agama ini enggak bisa hanya mengacu ilmu kalau mengacu ilmu khed sekali sudah cukup tapi kenapa harus 3 Karena itu kaya kali, orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak, hamil. Tiga bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rupa, ya. kalau tidak. Intinya agama ini eh. harus agama yang mudah difahami orang pinter, juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi, saya juga gak ngira kalau orang goblok jadi pinter. Gitu.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 Ada santri itu Madura. Dia sanggup percaya sama kiai itu ya khidmah, bikin teh, masakan kiai, misjatin kiai, wonya waktunya diberikan semua untuk kiai. Dan dia enggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan apa disertasi doktor enggak pernah dia. Kalau sekolah enggak pernah ikut ujian. Sudah, ya saya rido jadi orang bodoh. Sementing ikut jenengan. Suatu saat orang ini mati, kiainya tu pusing, waduh, mati. Ini di dalam alam mimpi itu kamu boleh enggak percaya, enggak wajib percaya memang. Ini kan enggak akidah jadi enggak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, "Merebuka, Tuhan kamu siapa?" Jawabannya lucu, "Malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya ya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya?" Usengin <laughs> kan malaikatnya. Di mana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter, masa orang bodoh ditanya. Yang benar aja kamu makanya bodoh ini ya senjata makanya ini kita kalau pintar ya alhamdulillah kalau bodoh ya alhamdulillah karena bodoh itu penting kalau negara ini tidak makmur yang disalahkan mesti para rektor gunanya apa dari rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini orang bodoh pasti nggak disalahkan kan nanti kalau ada kisah kenapa Indonesia carut marut yang dipanggil awal itu menteri rektor pasti itu apa kontribusi anda sebagai orang pintar sebagai profesor sebagai orang bodoh aman santai nggak kena nggak kena panggilan kan Karena dah harus bertanggung. Coba. Akhirnya terus malaikat tanya. Lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Walhasil kiainya itu, karena wali itu dengar. Ya lelom lelom budu kok terus ganti wes mati. <laughs> budu, kok, budu kok kamu bawa sampai mati. mati. Jadi kadang orang budu itu ya pinter tadi. Malaikat tu kamu tu gimana? Di mana mana tanya itu ya sama orang.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 Ketemu Nabi, e, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya? Ya kamu harus harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadat dhobn. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Waduh, untung Nabi-Nabi betul. Terus Nabi tanya, dop, kamu tahu kalau saya Rasulullah? Terus dhobnya saat itu bisa bicara asjadu anaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya kenapa kamu iman sama Rasulullah? Iman aja tahu kalau dia Nabi, apalagi manusia. <laughs> Sehingga di Masyur itu di acara-acara kita kalau buat dubu al-hozalah ya syadzani laqabir risalah itu, buat dubu al-hozalah ya syadzani laqabir risalah. Sehingga, nah kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, maturnya di mana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang nggak pinter orang Islam mayoritas yang enggak pintar. Lalu orang enggak pintar ini diabaikan sehingga mereka enggak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang enggak pintar pun tuh punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu enggak semua orang rektor, enggak semua orang profesor, enggak semua orang kiai, enggak semua orang orang alim. Mereka orang-orang yang enggak terpelajar, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena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 satu, nggak bisa. kamu bayangkan 0,5 kan karena ada satu. artinya apa? kamu bilang separoh dari satu. tapi itu pun karena karena sudah ditemukan aljabar. makanya kalau dalam matematika Arab mungkin di sini banyak orang eksak. kalau matematika Arab itu mudah sekali, pak. On. orang Arab itu nggak mau bilang 2,5. misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. itu kan kalau kita zaman SD kan nggak Arab porogapit. itu orang Arab nggak mau. Saya pernah cepat-cepatan gara matematika, yang ahli matematika sama saya itu cepat saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubuul usur, apa? Rubul usur. Dari rubul usur gini, 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 100, 100 1/10-nya berapa? 10. Setelah 10, 1/4-nya berapa? 2,5. Jadi bertahap, rubu'ul usyur sehingga misalnya kita 1 juta kan angkanya nolnya nya kan 6 kalau kamu porogapit 2,5 kan kuselan gaya porogapit kalau orang Arab gampang, 1 juta, 1 per 10 nya berapa? 100 1 per 4 nya? 25, berarti 2,5 nya 1 juta 25 ribu orang Arab bilangnya rubu'ul usyur 1 4 dari 1 10, jadi di 1 10 kan dulu baru di seper 4. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak -e kiai ngawur." Terus <laughs> saya nih, makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika itu model ya sebetulnya kayak akai-akai model bodoh-bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang. Kalau lah kalau kita kan enggak misalnya zakat nyati, zakatnya zakatnya zhuruk, zakatnya tanaman itu 1/10 atau 1 puluh, Kalau orang Arab enggak mau 1/10 atau 1/ 20, berarti kalau 100 ton atau 100 pintal berarti berapa? 10 atau 5 kan? 1 per 10 nya 100 berapa? 10. Kalau 1 per 20 nya? 5. Kalau hitung-hitungan di figuh zakat orang modern kan 1 10 atau 1 20. Kalau orang Arab tidak mau bilang gitu Zakatnya zuru itu al-usur, 1 10. Berarti per 100 ton misalnya 10. Atau nisful usur, separuh dari 1 10. Jadi gak mau bilang seperdua puluh usur atau nisful usur, gampang mana coba? <tuk> ya kan usurnya kan sepuluh, kalau nisful usur lima atau seperdua puluh. Daripada gawe porogapit, wah seruat. Jadi kita kita ini yang kelihatan goblok matematika, nih pinter juga gitu. Meskipun juga tetap goblok karena ada anak, anak unik gitu. Sehingga dipanduk itu ya dulu diajarkan faroed, falang itu ya gampang sekali, karena memang hitungan Arab gitu. Kalau bilang 2 per 3 itu sulusani, apa? Ya Jadi 6, 2 per 3-nya 6 berapa? 6, sulusnya berapa? 1 per 3-nya? 2. Nah, 1 3 itu, 1 3 dua kali. Berarti berapa? 4. Ya, 6. Itu 2 per 3-nya kan? Pokoknya bahasa Arabnya sulusan, kalau orang terjemahnya berapa kalau kali 2 1/3, Pak. 2/3. Sulusan itu 2/3. Lah itu kalau orang Arab bilang enggak 2/3, sulusani. 1/3 2 kali. Jadi 6 di 1/3 dulu 2. Lah 2 itu 2 kali berarti berapa? Mbak. Jadi itu Nah, Quran itu ya kira-kira gitu. Jadi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 Tapi kalau kamu pakai teori rubuh usur 1 miliar, usurnya 100 juta. Seperempatnya 25 juta. Berarti per 1 miliar. Gampang mana sih, Sama omong-omong itu. Nanti ada yang nyledok gampang kalkulator, Gus. <laughs> ya ribet lagi kan kalau kalkotanya pas hilang. Atau pas dipakai anaknya belajar daring, ribet kan HP-nya. Jadi ini cerita ya. Jadi seperti yang dita katakan Pak Arik Rotasis, sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau doktor, itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? mudah yuridu wah yusra, wala yuridu bikumul usrah sehingga kata Imam Alamudi dia menjadi wali besar itu justru karena belajar Tauhid yang dari belajar matematika tadi dari matematika dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wakhid itu semuanya nisbatul far'i ilal asli semua itu cabang dari satu alam ini mbok apa besarnya apa Mars ada Jupiter tetap semuanya nisbatnya ke Allah dalam nisbatul far'i ilal asli semuanya itu diciptakan oleh pokok yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh